Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin ya buji basairin Subhanallah wa bihamdihi. subhanallahil azim Adada khalqihi waridah napsihi Uzzinata arshihi wa midada kalimatihi Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu Ay tabi'ahu bi'isanin ilayamidin Majlis Cahaya Hati Al-Asad Yatul Kiram guru-guru yang mulia Khusus akhi Akhidillah Ustadz Hayatuddin Dikenal Ustadz Mohai Suaranya memang high Indah sekali Rasanya Kita ingin dengar suara indah itu terus Itulah majlis terindah Rasanya saat ini ya Arifin mengenal beliau karena suara beliau Yang sangat indah itu Fisiknya ganteng, suaranya indah Subhanallah, hanya soal waktu hanya soal waktu tunggulah ikhwah Apaan apa akan kau senyum soal waktu hanya soal waktu beliau semakin diberkahi oleh Allah jalal jalalah tau berkah semakin bertambah apa yang bertambah imannya ilmunya subhanallah dan semuanya kita simak dulu taujih rabbani satya tema kita kekuatan doa iya surah al-baqarah ayat 186 al-baqarah 186 Barik, Ikhwan. A'udzulillahi <tik> min al-Shaytanir Raajim. Bismillahi r rahim Saya sialak, ibadi, an-ni, fa inni qadib. Ajiab, d'awat, d'aaizad, an. Fal Waalaikum yarushudun Sadakallahul azim Wahai Muhammad Bila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang keberadaanku Maka katakanlah Bahawa aku amat dekat dengan hamba-hambaku Aku kabulkan permohonan orang-orang yang memohon kepadaku Dengan syarat mereka mau mematuhi perintahku dan mengimani kaya saanku. Mudah-mudahan mereka selamat dari kesesatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi salatan wassalaman amma ba'du. Qalu subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Semuanya la hawla wa la quwata illa billahi al azim Guru kita bersama Fadilatul Ma'ali Abangku Ustaz Muhammad Arifin Ilham Juga seluruh hadirin hadirat Jamaah cahaya hati yang dimuliakan Allah Kekuatan doa Ketika Allah dalam Al-Quran menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 Aku akan menciptakan manusia Tugasnya satu mengabdi kepadaku Kemudian Allah bicara dalam bahasa bebas Wahai hambaku tugas kalian cuma satu mengabdi kepadaku Tanda pengabdiannya apa? Yaitu berdoa Doa adalah bentuk pengabdian Doa yang bagaimana karena doa adalah bentuk ibadah. Adua uruhul ibadah. Doa adalah inti ibadah. Perhatikan solat subuh, kumpulan doa di waktu subuh. Solat zuhur, kumpulan doa di waktu zuhur. Solat asar, kumpulan doa di waktu asar. Solat maghrib, kumpulan doa waktu maghrib dan isya serta selanjutnya. Doa termasuk adalah bentuk ibadah. Asolatuhiya adua. Solat sendiri pun adalah doa. Maka oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah mengabdi bentuk pengabdian kepada Allah intinya adalah doa. Maka syarat untuk berdoa itu pun diantaranya adalah yang pertama paham, yang kedua diulang-ulang, yang ketiga yakin. Jemaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan inilah. Yang membentuk kepada kepribadian manusia untuk sampai Semakin hebat kita berdoa Semakin didengar oleh Allah Semakin hebat kita membidik sebuah sasaran Semakin kita mengenai sasaran itu Oleh karena itu Berdoa Yang diminta oleh Allah adalah dengan keyakinan yang kuat Kita harus bertanya pada diri kita Kira-kira yakin tidak kalau Allah lah yang memenuhi segala kebutuhan hidup? Yakin tidak Pak? Yakin. Yakin, yakin tidak kalau Allah lah yang memenuhi segala kebutuhan hidup? Dan yakin tidak kalau Allah yang kasih kita makan? Yakin. Kalau yakin Allah yang memberi kita makan, maka yakini Allah tidak hanya memberi kita makan. Sehebat apa keperluan hidup kita, sehebat itulah Allah memenuhinya. Tapi yang terjadi diantara kita adalah saat kita gak punya uang, otak kita cuma satu, minjem ke mana ya. Saat anak sakit, otak kita cuma satu, rumah sakit, bidan mana ya. Padahal anak sakit gak punya duit, itu adalah bentuk ujian dari Allah. Satu-satunya cara adalah kembali pada Allah, ambil air wudhu, gelar sejadah, sholat warakaat, angkat kedua tangan. Bukan uang yang membuat kita sampai dan punya Karena yang membuat kita sampai dan punya adalah Allah Allah berkehendak tidak kita sampai dan punya Dan itu hanya diminta kepada kita dengan meminta kepada Allah Meskipun tanpa meminta Allah tahu Allah tidak buta, Allah tidak tuli Tapi Allah butuh ekspresi kita dalam meminta kepadanya Kalau melihat sholat kita jauh, puasa kita juga jauh Sholat ingatnya takbir dengan salam saja sedekah, kalau ada maunya, zakat kepaksa, umroh haji, lebih banyak tuap di pasar ketimbang depan ka'bah tapi kata Allah, minimal ketika kau meminta kepada Allah, mana ekspresi ilmu makanya ada adab dalam doa, mengangkat kedua tangan kemudian neteskan air mata menghadap kiblat itu diantara adab-adab tapi yang diminta oleh Allah adalah ekspresi berdoa, dan terus tidak berhenti subuh, zuhur, asar, maghrib, isa subuh, zuhur, asar, maghrib, isa, selasa minggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun lama-lama jebol rahmat Allah bukan duit yang membuat kita punya antar saya kalau punya duit saya beli anu, lah duit sama anu kan selevel saya kalau punya uang nanti saya beli rumah uang sama rumah selevel kenapa pengen satu, nunggu yang satu padahal semuanya itu paket-paket kelengkapan yang Allah berikan buat kita dan Allah sudah siapkan Tinggal ekspresi meminta kepada Allah Berdoa itu mikir seperti mukul batu Anak muda Der, der, der, der, der, der Seratus kali gak pecah-pecah Datang kakeknya Kenapa cu? Ini kayak Batu dipukul seratus kali gak pecah-pecah si ini sama kakek Dipukul sama sekakek Der, der, der Lima kali hebat loh lima kali doang pecah kakek enggak hebat ini batu emang pecahnya 105 kali sudah mau pecah kamu berhenti cuk sudah mau dikabulin doa kita sama Allah berhenti kita yang suka mengecilkan kebesaran Allah dengan kekecilan ke otak kita kepala ah saya kalau yang kecil mah mampu kalau yang gede mentar dulu dah padahal kecil besar Allah mampu betul tidak Allah mampu menciptakan langit dan bumi Allah mampu menciptakan bintang zahroh Yang di dalamnya ada 4 juta matahari Matahari yang menyinari bumi Matahari paling kecil Allah mampu menciptakan rof-rof Alat perekam alam Yang mampu merekam semua kejadian alam Belum adanya alam Sampai nanti kiamat hancurnya alam Allah mampu Apalagi membuat kita sukses Punya ini itu Kecil bagi Allah Yang jadi masalah yakin tidak minta tidak mintanya sama aku tidak yakinkah kalau memang Allah yang memberikan dan memenuhi segala kebutuhan hidup kita yakin tidak yakin lihat cicak adanya di mana di dinding makanannya serangga nyamuk nyamuknya kira-kira terbang yang nyamperin nyamuk apa cicak? Nyamuk. Hebatnya cicak bisa nempel di dinding. Karena makanannya. Apa makanannya? Darah manusia. Dihisap oleh nyamuk. Kemudian dibawa terbang. Nyamperin cicak. Cicak geser sedikit. Hap. Lalu ditangkap. Kalau cicak yang gak punya sayap nyamuk punya sayap jadi makanan dan cicak cicak gak bisa terbang dibuat oleh Allah nyamuk nyamperin cicak yang gak bisa terbang apalagi manusia punya akal, punya ilmu, punya iman terhebat, punya rahmat dan hidayah dari Allah harus lebih mampu lagi sholatnya, kita sering melanggar ayat dalam Al-Fatihah iya kan Abu Dua, iya kan Nesta'in menyembah kepada Allah Mintanya kepada Allah Nyembah sama Allah Banyak mintanya kepada manusia Ah tenang terhadap bos Kalau mentok-mentok saya sama dia Itu musyrik Kenapa gak pernah didikmati Saat kita mentok gak punya Karena pertolongan Allah itu last minute Terkadang ada mentok terus menjerit Allah Allah. nah itu dong sebut nah, aku emang udah mentok lah nah itu <laughs> Ustaz Alhamdulillah saya yang terbatas waktu ya ya khawatir ya. jadi jangan minta sama istri minta pada yang punya istri Allah fal yastajibuli wal yu'minu bila allahum yarsyudun tadi surah Al-Baqarah selapan enam penuhilah permintaan Allah Berimanlah kepada Allah, maka Allah beri irsyad dalam harapanmu, kenapa irsyad tidak doa mustajab langsung begitu, tapi irsyad, yang menarik dua di sini Penuhi permintaan Allah, berimanlah pada Allah, bukankah orang yang minta itu orang beriman, ya, tapi imannya semakin kuat, keyakinannya semakin kuat kalau dia taat kepada Allah Sarat doa mustajab Tadi beliau berulang-ulang menyebut Antum muqinu nabil ijabah Kau yakin doamu diijabah oleh Allah Keyakinan tidak akan sempurna Kalau masih maksiat Nah hamba yang sungguh-sungguh taat Lalu dia berdoa Allahu Akbar Iza amilta ma'urid Atau itu kama turid Bila kau melakukan apa yang aku mau Kata Allah dalam hadis kutsi Aku mau melayani apa yang kamu mau Lihat surah fusilat ayat tiga puluh tiga itu ayat istiqomah. Kalau hamba itu sudah istiqomah, nahu awliyahukum fil hayatitunyawa fil akhirah, walakum fiha ma ta'jti'ampusukum, walakum fiha ma ta'daun nuzulamin kafur rakin. Kami akan menolongmu dalam urusan duniamu, apalagi urusan di akhirat. Kami akan memenuhi keperluanmu. Apalagi kalau engkau berdoa Coba garis bawahi Keperluan Allah penuhi Dia belum berdoa, apalagi kalau dia berdoa Ikhwah Ini anak soleh sekali Soleh sekali, bahkan cerdas mengambil inisiatif Menyenangkan hati orang tua Tentu orang tua ingin beri hadiah pada anak yang saleh ini Dibawa jalan oleh orang tuanya untuk beli Apa saja yang dia ingini Anaknya hobi putsal Sama kayak ustaznya. Anak itu melihat sepatu yang keren sekali. Melihat. Ayah begitu melihat anaknya. Lihat sepatu. Ambil nah. Padahal baru melihat. Belum ngomong itu anak. Ambil nah. Mana? Ambil sayang. Sekalian kaos kakinya. Ambil sayang. Bajunya. Bajunya. Ambil sayang. Padahal dia belum minta baju. Ambil sayang. Ambil. Hamba yang terus bangun di tengah malam. Istighfar di waktu sahur. Membaca Al-Quran dengan dawam. Dengan sungguh-sungguh, ia tadaburkan berjamaah di masjid sholat duha, sedekah jaga wudhu, hidupnya penuh dengan kebaikan, akhlak yang mulia. Hamba ini tidak akan Allah sengsara di dunia ini, apalagi di akhirat nanti. La hu mul buscharah, tilah hayat Allah janji, Allah gembirakan ia di dunia, apalagi di akhirat nanti. Terima kasih, Ustadz Hayatudin. Terima kasih. Anakku Santri Azikra Jainul Dan terima kasih Amal Jariah yang terus mengalir Arifin bahagia sekali di Amanahi ini Insya Allah sekarang sudah mulai bangun jalan dibuka Menuju pesantren 12 hektar. Dimulai nanti dengan pembangunan Masjid Azikra Yang insya Allah seorang hamba Allah Yang membangun Masjid Azikra itu Tinggal pesantrennya kita rame-rame Supaya kita rame-rame masuk surga Hubungi Ahi Awaluddin 085690010 085690010 Berkahi kami semua. Ya Allah terima amal jariah kami. Maafkan Arifin. Subhanakallahumabihamdika. Syedual la ilaha ila anda. Astaghfiruka wa atubila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasmiram bi jalallan man fikol bi illallah al hadi sallallahu la ilaha illallah